Kalau tami malfuz, yang dia jelaskan itu adalah isimnya yang masih samar. Satu kata. Itu kalau tami malfuz. Satu kata berbentuk isim itu masih belum jelas. Ardabun itu enggak jelas. Salah satu itu enggak jelas. Tiga tiga apa ini? Ini roa itu ahda asharokau Sesungguhnya saya bermimpi kata Yusuf kepada ayahnya melihat sebelas bintang. Kalau Yusuf hanya mengatakan ini ro'a itu ahada asyara. Saya bermimpi melihat sebelas. Bilangan sebelas ini belum jelas. Jadi satu kata saja. Satu isim saja yang dijelaskan. Tapi kalau tamniz malhuz. Itu jumlahnya secara keseluruhan. Itu masih samar. Dijelaskanlah sama tamniz malhuz. Atau tamniz misbah ini. Itu perbedaannya. Malfuz. Isimnya yang samar. Malhuz jumlahnya yang samar. Malhuz ada memayaznya. Malhuz tidak ada memayaznya. Seperti contoh yang kita sebutkan tadi. Hasuna <tuh> as-sadi'ku Ya, Sahabat itu baik. Bagus. Nah, kalau berhenti di sini. Apanya yang baik ini? Apanya yang bagus Wajahnya kah, sifatnya kah, rumahnya ataupun yang lainnya. Masih samar. Jumlah ini masih samar. Dan juga tidak ada mumayas yang disebutkan. Tidak ada bilangan takarat jarak ataupun bilangannya. Ya, Timbangan takaran jarak sama bilangan itu enggak ada. Berarti khulukon tamiz malhuz. Ah Sekarang lihat ya Wahuwa muhawwalun nah. Tamiz malhuz ini muhawwalun Dia itu ditahwil Dibuat dari fa'il Maf'ulun bi Atau muktada Jadi tamiz malhuz Itu hanya bisa dibuat dari fa'il Atau kalau enggak dari fa'il Kalian boleh buat dia dari maf'ulun bi jadi asalnya dia itu fa'il, kemudian jadi tam'yiz. Atau asalnya dia itu ma'ful maf'ulbi, kemudian jadi tam'yiz. Atau dari mubtada. Jadi asalnya dia mubtada, baru jadi tam'yiz. Saya ingat anak, dalam beberapa buku yang anak lihat, itu tidak disebutkan tanda-tandanya. Kalau dari fa'il, nanti begini. Kalau dari maf'ul, enggak ada tanda-tanda khusus. Yang paling jelas itu dari mubtada nanti. Kalau mubtada, paling mudah tandanya. Contohnya, muhawwalun anil fa'il, dia ditahwilkan dari fa'il. Toba itu hasuna asodiku hulukon. Sahabat itu baik ataupun bagus hulukon akhlaknya. tamyizun mansubun. Waala ma nasbihi al fat wal aslu hasuna huluku sodiki. Jadi aslinya huluku di situ sebagai failnya. Kerana hasilnya adalah Hasuna khulukusodiki Akhlak sahabatku itu bagus Nah itu kalau jumlah itu jelas itu Akhlak dari sahabatku itu baik Itu kalau kita ucapkan Hasuna khulukusodiki Itu enggak ada yang tidak jelas Semuanya jelas Tapi kalau kita pindahkan failnya menjadi tamyiz Hasuna as-sodiku khulukun Maka kalimat hasuna as-sodiku Belum jelas Sahabat itu baik Ya Apanya yang baik? Belum diketahui Akhlaknya rupanya Tapi kalau kita mengatakan Hasuna khuluku sodiki Akhlak sahabatku itu baik Ketika kita ucapkan itu Semua kalimatnya jelas Nah ini asalnya Dibuat dari Fa'il Ya asalnya fa'il Kemudian dipindahkan menjadi tamir. Wa dan seperti perkataan Allah Azza wa Jalla wasta'al ar Dan kepala itu telah tumbuh kalau berhenti di situ saja, ya enggak jelas. Apanya yang tumbuh nanti? Syayban. Ya, itu uban. Ubannya. Jadi, washta'ala roksuh ya, Dan kepala itu telah ditumbuhi atau telah tumbuh padanya, yaitu uban. Kalau kalian mengatakan, washta'ala roksuh, dan kepala itu telah tumbuh, itu nanti ada ihtimal yang banyak. Apanya yang tumbuh? Kalimat ini belum jelas, entah rambutnya, entah nanti e, lukanya, atau apapun yang lainnya. gitu. Tapi kalau datang, syaiban, yaitu ubannya telah tumbuh pada kepala tersebut. Itu dalam surah Maryam ayat keempat. Aslinya nanti apa? Washta'ala sya' shaybu ra'si itu aslinya. Ya. Washta'ala shaybu ra'si dan uban kepalaku telah tumbuh. Washta'ala shaybu ra'si itu aslinya. Ya. Ketika dipindahkan fa'ilnya maka menjadilah. washta'ala ar-ra'su shayban. Dan kepalaku itu telah tumbuh. Nah, kalau berhenti di situ. Jumlah ini. Jumlah ini kan jumlah fi'liya ya. Tersusun dari fa'il dan fi'ilnya. Jumlah ini tidak jelas. Maksudnya apa. Yang diinginkan itu apa tidak jelas. Gitu. Sehingga datanglah saiban yang memberikan penjelasan di dalamnya. Kemudian, muhawwalun an maf'ulin. Perubahan atau perpindahan dari maf'ul. Jadi asalnya dia maf'ul bi. Kemudian berpindah menjadi tamyiz Seperti, Zara'tu al-Hadi kota zaitunan. Zara'tu al-Hadi kota zaitunan. Asalnya itu adalah Zaro'tu Zaitun Al-Hadi Koti Saya telah menanami Pohon Zaitun Al-Hadi Koti Di sini kita punya koeda mudhaf ilai Boleh memakai Li harfu jer Karena mudhaf ilai itu Seperti yang kalian buat kemarin Itu bisa dimajur Di aslinya ada huruf jer yang memajururkan ma Jadi cara menterjemahkannya saya menanam buah zaitun di kebun. Jangan diterjemahkan zaitun buah zaitun kebun. Kita punya kaidah tentang mudhaf ilaih yaitu boleh dibantu terjemahannya nanti dengan menggunakan bantuan huruf jar yang ditakdirkan di situ. Nah, ini namanya muhawwal dari maf'ulun bi Seperti perkataan Allah wafajar nul ardo uyunan, uyunan nanti itu sebagai tamiznya. Aslinya wafajar na uyunan ardi. Dan kami pancarkan bumi-bumi itu, bumi-bumi itu dipancarkan, kami pancarkan bumi-bumi itu. Apa yang, apa yang dipancarkan di situ? Uyunannya yaitu mata-mata air. Jadi aslinya wafajar na uyunan ardi. Dan kami pancarkan mata-mata air itu di bumi. Itu aslinya. ya Uyunan itu tamniz. Namanya tamniz malhuz atau tamniz nisbah. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena mumayaznya tidak disebutkan. Tidak ada takaran, tidak ada timbangan, tidak ada jarak, tidak ada bilangan. Sedangkan jumlah ini, al -ardo, jumlah ini, fi'il dan maf'ul binya, fi'il, fa'il dan maf'ul binya masih samar. Kita tidak tahu apa maksudnya. Dan kami pancarkan bumi loh. Kok bumi dipancarkan? Ya, atau saya menanam saya menanami kebun. Apa yang ditanam maksudnya? Datanglah tamyiz yang menyebutkan kejelasan untuk jumlah semuanya yang masih samar. Jadi ingat itu baik-baik perbedaannya kalau tamyiz malhus sama tamyiz malfuz. Tamyiz malhuz jumlahnya yang dia jelaskan, kalau tamyiz malfuz isimnya memayiznya yang dia jelaskan itu perbedaannya Kemudian muhawalun an mubtada'in dia adalah perubahan dari mubtada jadi asalnya mubtada kemudian dia itu menjadi tamyiz seperti al-ustazu aksaru ilman minat talibi Ilman tam yizun mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu wal-aslu Ilmul ustazi aksaru min ilmi talibi Ustadz itu lebih banyak Aksaru kan nanti sebagai khobarnya ya Al-ustazu sebagai mubtadaknya Aksaru nanti sebagai khobarnya nah, Kalau nanti dia muhawal dari muhawwal dari mubtadak Itu biasanya berbentuk jumlah ismiah Jumlah yang ingin dia jelaskan yang tidak jelas itu berbentuk jumlah ismiah. Tapi kalau muhawwal dari fa'il atau muhawwal dari maf'ul bih. Yang ingin dia jelaskan itu adalah jumlah fi'liyah. Paham perbedaannya? Kalau muhawwal dari fa'il dan maf'ul bih. Maka yang samar itu jumlah filiyah Tapi kalau muhawwal dari mubtada. Yang samar itu jumlah ismiah Al-ustazu itu mubtadanya. Aksaru itu khobarnya. Berarti inilah susunan jumlah ismiah. Tapi kalau kita berhenti pada ini saja, apa jelas bentuknya? Maksudnya? Enggak. Ustadz itu banyak. Oh, banyak apanya ini? Enggak diketahui. Datanglah tamir ilman ilmunya. Jadi ustadz itu ilmunya lebih banyak daripada ilmunya murid. Cuman terkadang ini ada permasalahan. Murid baru bisa sedikit mau bergaya melebihi ustadznya. Itu banyak penuntut ilmu yang seperti itu. Makanya kalau kalian belajar, diingat baik-baik, itu nasihat yang sering kita terima dari ustaz-ustaz kita. Mereka sering menasihatkan gitu Kalaupun kalian berhasil dalam belajar, kemudian ada guru kalian pernah mengajarkan kalian, tetap bersifat rendahlah di hadapan mereka. Meskipun kadarnya kalian itu lebih bisa daripada dia. ini Terkadang murid merasa bisa sedikit, jago unahu, jago hafalan Qur'annya banyak, dah gurunya mulai dicari-cari kesalahannya. Itu yang sangat ana bilang gak bagus Nah kalian yang belajar ini diingat baik-baik Jangan sampai memiliki tingkah yang seperti itu Bagaimanapun berhasilnya kalian Pandai membaca kitabnya Pandai hafalan Qur'annya banyak Tajudnya bagus Itu gak kalian dapatkan dengan modal tidur Kalian dapatkan itu dengan modal belajar kepada seorang guru Jadi hendaknya Kalau berhasil Gurunya di Dekan sifat yang bagus, sikap yang baik. Itu banyak yang seperti itu ya. Baru bisa muftada khabar, gurunya dites-tes muftada khabar katanya. Baru bisa tajwidnya baru masalah ikhfa saja. Dah, ngetes-ngetes bacaan gurunya. Ini orang berpenyakit. Enggak akan lama penuntut ilmu seperti ini. Di sini sudah dikatakan ilmu ustad itu lebih banyak daripada ilmu murid. Paham? Kalau muhawal dari muptada, itu mudah ditandai. Setiap isim tafdil, biasa setelahnya itu kan ada tamiz. Maka tamiz yang ada terletak setelah isim tafdil, itu pasti gantian dari muptada. Paham? Setiap isim tafdil, kan sering kita dapat isim tafdil ini. Isim tafdil setelahnya itu kan biasanya ada tamiz. Itu sudah koeda itu, apalagi yang ikut urusan afalu, af alu ini, ini lafadz isim tafdil. Setelahnya itu kan biasanya adalah adalah tamiz. Ah, tamiz yang terletak setelah muktada, ya eh, setelah isim tafdil ini, ini pasti adalah tamiz yang gantian dari muktada. Jadi tamiznya itu aslinya adalah muktada, kemudian menjadi tamiz. Kok tahu dia gantian dari muktada? Karena terletak setelah isim tafdil. Adapun kalau yang lain tadi, ya kita nggak nggak punya kaidah khusus gitu untuk mengetahuinya. Dari sisi makna biasanya bisa terbantu. Ya kita lihat jumlah sebelumnya sudah diterjemahkan kok belum sempurna juga, belum dipahami juga dengan baik. Maka yang datang setelah ini namanya tamyiz. Tinggal kalian lihat kalau fiilnya fiil lazim berarti muhawwal anil fa'il. Kalau fiilnya fiil muta'adi berarti muhawwal anil maful. Ini dipahami dengan baik ya anak mau ngasih PR ini. Kalau enggak dipahami dengan baik, fa'ilnya enggak bisa jadi nanti. Ya, Kalau dia gantian dari fa'il, kita harus lihat jumlah sebelumnya, jumlah fi'liannya itu, belum jelas. Enggak bisa dipahami dengan dengan baik. Faham? Nah, dan yang menunjukkan dia gantian dari fa'il, antara, Kalian itu tengah lihat fiilnya. Kalau fiilnya adalah fiil lazim. Maka berarti gantian dari fa'il. Tapi kalau fiilnya fiil muta'addi ada fa'ilnya di situ. Tapi belum juga jelas. Berarti gantian dari maf'ulun bi. Bagaimana kalau dia gantian dari muptada? Ya tinggal dilihat. Kalau ada isim tafdil setelahnya ada tamiz. Maka tamiznya itu adalah muhawwal dari muptada. Dan ingat baik-baik. Yang namanya muhawwal dari muptada. Atau tamiz uh, malhuz ini atau tamiz nisbah ini yang dia jelaskan itu jumlahnya baik jumlah ismiyah atau jumlah fiklia kapan jumlah ismiyah kalau muhawal dari fa'il atau mafulun eh, kapan jumlah fiklia kalau muhawal dari fa'il atau mafulun bi kapan berbentuk jumlah ismiyah kalau muhawal dari mutada cukup idahnya. Kita buat contoh, Gorostu Al-Arda Sajaron hey. Gorostu Al-Arda Sajaron saya menanami bumi. Ada mafulbinnya tidak ada di situ? Ada ya. Fi'ilnya ada, fa'ilnya ada, mafulbinnya ada. Harusnya kalau koedah asal, kalau fi'il sudah punya fa'il dan sudah punya maful, harusnya sudah sempurna dari sisi makna. Seperti dorob tu kalban, saya memukul anjing. Sudah sempurna. Tapi kalau saya menanami bumi, loh, bumi ditanami itu apanya yang ditanami? Belum sempurna dengan baik. Jumlah gorostu al-ardo itu belum sempurna dengan baik. Padahal sebenarnya di situ sudah ada fiilnya, sudah ada failnya, sudah ada mafulnya. Nah, datanglah syajaron sebagai tamyiz malhuznya. Di sini kalian lihat ya. Kalian untuk menandakan dia muhawal dari fail atau muhawal dari mafulnya, kalian hanya perlu lihat fiilnya ini lazim atau muta'addi. Kalau fiilnya fiil lazim berarti muhawal dari fa'il. Kalau fiilnya fiil muta'addi berarti fi'il muhawal dari maf'ulun bih. Karena gorosah adalah fiil yang muta'addi berarti dia muhawal dari maf'ulun bih. Berarti aslinya goros itu syajarul ardi. Saya menanami pohon di bumi. Itu. Saya tanam pohon di bumi. Goros itu... Saja Sajarul ardi Jangan kalian terjemahkan pohon bumi Karena mudhafi'illah itu Bisa dibantu dengan huruf jar yang ditakdir Ditakdirkan Jadi kalau mau kalian bedakan Kapan muhawal dari fa'il Kapan muhawal dari maf'ulun bi Kalian harus bisa membedakan Mana fi'il lazim Mana fi'il muta'addi Kalau kalian ingin membedakan Kapan muhawal dari dari muptada Kalian lihat sebelumnya kalau sebelumnya jumlah ismiya, terus belum jelas jumlah ismiya ini, padahal sebenarnya khobar itu sudah bisa menyempurnakan makna muptada ya. Tapi kalau kita katakan ya. al-ustazu, al-ustazu aksaru. Al-ustazu sebagai muptada, aksaru sebagai khobar. Tapi belum sempurna maknanya. Sedangkan koedahnya, kalau sudah ada khobar, muptada pasti sempurna. Ustadz itu lebih banyak loh. Lebih banyak apanya ini? Hartanya kah? Mobilnya kah? Ilmunya, ataupun istrinya mungkin. Tapi ternyata datang ilman, ilmunya yang banyak. Nah. Dan untuk membedakan dia muhawal dari bi, eh, muhawal dari Mubtadak, itu koedanya sangat mudah. Setiap tamis yang terletak setelah isim tafdil, maka pasti dia muhawal dari Mubtadak. Dan jumlah sebelumnya pasti jumlah ismiah. Ini namanya tamiz nisbah. Tamiz yang menjelaskan jumlah yang masih samar. Jumlah yang masih samar. Atau tamiz yang memayaznya enggak disebutkan di dalam jumlah. Dan memayaz bentuknya tadi seperti yang telah kita sebutkan. Hah? Sepuluh. Jangan... توبة سبحانك اللهم ربنا وبحمدك الحمد لله لا إله إلا أنت استغفرك واتوب.